ratu bahagia indonesia mau menyapa dulur-dulurku robert Man, tentu ada ramayana ada desain media shotting juga ada dewi al diva nyupala ayo robert Man, semuanya semangat Merci sans moyen Merci Juntan